Saya semuanya yang hadir maupun yang mungkin nanti menyaksikan di media-media berikutnya, mudah-mudahan Allah swt menjaga setiap kata, setiap bunyi, setiap ungkapan disembunyikan Allah segala yang akan menjadi mudarat dan diperjelas, diperkeras oleh Allah segala sesuatu yang akan bermanfaat untuk hidup Anda semua. Amin, ya alamin. malam hari ini kita berangkat dari sebuah ayat yang diusulkan oleh sahabat saya kalau di Indonesia sebut Kiai Haji Ismail BM bm tuh BBM dikurangi B <tik> <Nah>. <tik> boleh malah kali boleh malah kali nah, nanti ini sahabat saya sejak tahun 1965 dan kami bertemu baru bulan kemarin. Jadi sebelum Bapak Ibumu ketemu saya sudah bersahabat sama dia. Jadi begini, kita berangkat dari surat Ali Imran ayat ayat 200. Ayat 200. Ya ayyuhallazi ya ayyuhallazi a'udzubillahi minasyaitonir jami'a ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitutaqullaha la'allakum tuflihun. Ah, artinya dan sesudah nanti bersamaan dengan perkenalan dengan beliau tapi begini Saya pelan-pelan saya mohon doa dulu saya mohon al-fatihah dulu pertama untuk ibunya Mbak Fia yang sedang diberi anugerah Allah ujian-ujian dan kenikmatan berupa sakit keras berupa sakit yang sangat serius dan itu jalan yang dipilih Allah biasanya untuk membuat hamba-hambanya tidak ingat apa-apa yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saya mohon doanya, dan dan Allah memberi jalan, Mbak Fia sedang uh, menghandle segala prosesnya. Terus bersamaan dengan itu juga sahabat kita, pelantun salawat utama kita Mas Zainul Arifin juga berada pada posisi yang sama dengan mamanya Mbak Fia di rumah sakit Surabaya juga sedang berjuang melawan ujian-ujian dari Allah meskipun jenis penyakit yang berbeda. Mas Zainul Arifin yang suaranya paling bagus sehingga mustahil tidak masuk surga suaranya. Orangnya dihitung-hitung dulu kan gitu. Begitu indahnya suaranya Mas Zainul Arifin sehingga kita menangis rasanya kalau sampai kehilangan beliau. Kita mohon doa. Sekalian juga salah satu penggiat dan pendorong Maia yaitu Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan yang kemarin mengalami kecelakaan bersama duta-duta besar yang lain di di kota mana ya, Via? Di jadi sedang ada ada acara internasional di mana duta-duta besar menaiki konvoi helikopter dan salah satunya mengalami crash sehingga yang meninggal ada bersama dengan beliau itu Duta Besar Filipin Duta Besar Norwegia dan istrinya Mas Burhan Muhammad ini dipanggil oleh Allah Mas Burhan Muhammad sendiri terbakar 75% dan sekarang dirawat di sebuah rumah sakit yang yang paling mampu menangani itu di Singapura tapi sampai malam ini tadi saya mendapat berita beliau masih sangat kritis dan belum semula sudah sedikit bisa berkomunikasi sekarang beliau Uh, agak kritis lagi Duta Besar Burhan Muhammad ini adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan pentas musik puisi dinasti di jadi sebelum Gai Kanjeng dulu Pak Kanjeng namanya sebelum Pak Kanjeng itu musik dinasti pimpinannya sama yaitu Al-Muqarram Nefi Butianto alaihissalam ya. Ya. sama jadi musiknya Kelakuannya persis seperti Pak Nefi itu. Nah, apa? Oh, neven, musik neven, Musik mindah tayyil ya. Sekolah kloset, nguyuh, nang kloset, nasing. Itu konkret tanggung jawabnya dan kesetiaannya terhadap proporsi dan patrap kehidupan. Mas Burhan kita doakan, mudah-mudahan Allah memulihkannya karena Mas Burhan ini uh, orang yang paling bersimpati kepada lahirnya musik puisi pada waktu itu. Itu terjadi pada, dari musik puisi yang diselenggaran Pak Burhan itu awalnya di Sini Sono pada tahun 879 79 lah kira. Masih ada foto-fotonya dikit. Ketika saya masih muda, ketika Novia masih bayi. Bitungkul <SILENGALAN> nah, Walu kan berarti umur 6 tahun, gitu. Jadi suamimu ketika itu ganteng luar biasa. Ini prihatin, ya Allah. Bismillah. Nah, terus ada sahabat kita lagi Mas Wiwit ya Wiwit yang dulu ya. pertama ketemu saya sama Mbak Via di Malioboro dia masih umur berapa tahun ya biaya 12. eh 12-an 12 12 tahun dia anak-anak jalanan terus dia sama temennya ngamen terus gitarnya sudah sangat jelek terus kita ndak tega kita beliin gitar pada waktu itu terus akhirnya dia sering ke KTP roh dan kemudian ikut sama-amanya dan sangat aktif Sampai ke Jombang sampai ke Surabaya dan kemarin dalam perjalanan Mas Wiwit ini ke Kenduri Cinta di Jakarta Travel yang beliau naiki yang untuk pertama kali dan untuk terakhirnya dia naik travel ora tahu-tahunnya nunggang travel Terus ya orang kondo kondok yang kira bareng kaya kancing ya bisa ini bisa ini sangat mandiri gelandangan bajunya mungkin cuma dua atau satu saya enggak tahu tapi tidak lantas dia mengemis siapa-siapa dia orang yang punya karakter nek aku sok-sok rodo sumbung wit di duit rakyat gitu oh sampuncak cak mungkin nek kulau botong gada kulau nyuwun gitu jadi dia bukan orang yang duit disaut gitu jadi dia lebih tinggi derajatnya dari menteri dan lain, -lain. Uh, nah wiwit -Wi ini dipanggil Allah nah nanti pada tanggal di Padang Bulan tanggal berapa ya Zaki itu Padang bulan tanggal 1 atau 2 saya tidak tahu tanggal 1, tanggal 1 Juni itu semua sahabat-sahabat kita guru-guru kita yang mendahului itu kita apa ya kita upacarakan kita doakan bareng-bareng di Padang Bulan pada tanggal 1 malam hari coba kita daftari kalau Jogja ada Pak Arwanto yang sangat kita cintai terus ada Mas Arif, Ustad Harwanto, Pak, Pak Harwanto yang kita cintai yang selalu memakai uh, high tech karena dia tidak suka low tech. Ali Sabana, samudera, Ali Sabana, Pak Ali, Pak, Al, Pak Ali itu orang yang posisinya persis seperti Pak Ismail Hadik ini. Ali Sabana itu orang yang tidak boleh. Uh, ada orang menyentuh saya dengan kejahatan ndak usah satu ndak usah menyentuh canu satu meter tak tusuk itu orang nah itu Alisabah itu juga pejuang ma'iyah luar biasa di Sulawesi almarhum Bang Fauzi Rijal, guru politik saya guru aktivisme saya di tahun 70an itu yang juga aktif di sini uh, sebagai sesepuh kita Arif Mas, Arif Mas Arif Mas Arif yang mewarisi beberapa konsep konstitusi masa depan Indonesia. Uh, dipanggil oleh Allah karena ngombe jus opo nanti wolung 18. Dawet itu dan seterusnya lah pokoknya tiap orang itu oleh Allah disapa dengan kemesraan yang jenisnya berbeda-beda. Siapa meneh? Pak Sumitro. Ah, kalau Surabaya Jakarta ada Pak Endut Pak Sumitro di Jakarta dan Mas ada Pak Heru, Andi Priyo juga aktif Pak Budi Mas Busan ya, Busan. Budi Santoso, Mas Heru Yuwono uh, dan lain sebagainya. Nanti di Jombang semua lengkap gambarnya akan kita pasang dan teman-teman sekalian. Nah itu semua kita peringati uh, nanti pada padang bulan. Jadi kita ini saya. yang di depan ini makin lama makin tua. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Sebelum saya perkenalkan, saya ingin mengatakan kepada Anda, Anda ini masih muda semua dan Anda nanti akan mendapat amanat besar untuk tidak meneruskan Indo Indonesia yang seperti ini tapi menciptakan Indonesia baru yang tidak seperti sekarang ini. Itu ya. Karena itu sekarang rajin belajar, punya watak, punya daya juang dan saya dapat tamu sahabat saya ini bukan belajar ilmu tetapi belajar wani tenan perkara Jadi kalau Anda pinter mengenai Rasulullah nggawe disertasi iki Umar takon kowe aja gemelok takak Kan gitu. Sekarang orang pinter sekali tapi tidak melaksanakan. Orang ngerti banget mengenai apa-apa tapi pertanyaan adalah kamu tuh nek timurnya kowe melot melot agak kon dia ngomong to Rasulullah begini begitu begini begitu tapi Anda tidak jelas ikut atau tidak. Lebih bagus mana Anda menguasai seluruh Al-Qur'an dan segala macam tafsir tapi hanya itu yang Anda lakukan dalam hidup atau Anda cuman dapat satu dua ayat tapi kok lakoni telenan. -ten. Nah, kalau yang kedua ini sahabat saya yang tukang makan semprong ini. <tuh> Jadi kalau saya pernah ngamen di Filipin di Amerika makan semprong makan silet makan bolam itu seandainya saya mengalami kecelakaan pada waktu yang dosa dia. Karena dia yang mengajari saya itu. Ini Pak Ismail sekarang hidup di Tambunan. Tambunan itu bukan Batak. Tambunan itu sebuah daerah di Kinabalu, Sarawak, daerah Sabar eh Sabah. Sabah Kalimantan Utara dekat dengan Filipin ya dekat dengan Mindanao. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita belajar bersama Orang yang berjaya, berjaya itu bahasa Malaysia Sini sukses ya Orang yang lulus hidupnya bukan orang yang banyak ilmunya Tetapi orang yang mungkin hanya mengetahui satu ilmu Tapi dia berani mati untuk mengerjakannya kan gitu? Untuk melaksanakannya, kira-kira seperti itu saya, Jadi jangan dianggap kalau saya Berkuatir ngomong begini itu parameter bahwa saya pinter atau lebih alim dari anda bukan sama sekali karena anda harus cek yang mana yang saya laksanakan yang mana saya tidak berani melaksanakannya. Jadi kita ini mencari mujahid tidak hanya mencari orang pandai tidak hanya mencari orang alim tapi kita mencari mujahid. Pak Pak Pak Pak, pak Muzammil, itu dalam Alquran urut urutan kan indaladina amanu wajahatu apa? Wahjaru wajahatu, pakai mikrofon Ini metode metodologi. Jadi orang itu harus mengalami semester semester yang transformasinya semakin mungkul. Inaladina anu. wa Jadi beriman dulu. Ya. Berhijrah. Berhijrah itu artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya dari orawani atau gitu ya. Oh, ini, ya. jadi hajaru itu luar biasa maknanya luas sekali Pak, Pak Tidak hanya pindah tempat, tidak hanya pindah kos, tidak hanya pindah kota, tapi pindah dari sesuatu yang belum menjadi sudah gitu ya. Jadi ada hijrah mental, ada hijrah intelektual, ada hijrah geografis, ada hijrah kultural, ada hijrah spiritual kan begitu. Ya Pak ya. Setelah amanuah hajaru wajah hadu, jadi kalau anda belum latihan hijrah-hijrah misalnya Ramadan itu anda hijrah dari kebiasaan makan pagi sampai sore makan-makan-makan, Ramadan anda berani berjahat tidak makan dari subuh sampai maghrib itu itu suatu bentuk hijrah kalau anda belum latihan hijrah, kalau anda belum kalau cara juga belum Malioboro burung Datiwali, Singumboro anda tidak akan masuk ke daerah kemuliaan atau Karomah yaitu jalan Margo Mulyo sebelumnya Margo Utomo terus Malioboro, Datiowali, Sengumboro, baru Margo Mulyo. Kalau sudah Margo Mulyo, anda sudah mendapatkan derajat tinggi, karoma, anda baru masuk dari kantor Papua Selatan namanya Jalan Panguraan. Nah, Panguraan tuh orang yang sudah tidak mikir lagi, pokoknya asal dia berbuat berarti perjuangan. Pokoknya segala sesuatunya untuk Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, itu. Itu jenama Jalan Panguraan. Wes mikir-mikir mati yo Ben. nah itu orang yang paling penguraan diantara teman-teman saya ini Pak Ismail ini nah, nanti kita cerita, jangan mencari ilmu dari dia tapi tanya dia petualangannya bagaimana, keberaniannya bagaimana kok bisa orang yang di tidak lulus sama sekali malah jadi kiai besar di Malaysia <tuh> padahal <tuh> di gontor itu lebih bodoh raka ruan dihukum hukum, dihukum gundal gundul gundal gundul, di gontor itu ada kelas 1, kalau yang 1A itu namanya kelas ekselerasi 1 naik kelas 3, naik kelas 5 1B itu yang paling pinter saya misalnya pokoknya oh, pilihan gue yang cerdas istimewa kelas 1B baru nanti agak sedengkan C D E F, gue coba so yang gitu nah, ini G G jadi awal G awal itu satu nanti Thani, Thani A, Thani terus nanti Thalis, Robi, Khomis, Sadis gitu ya nah sadis itu artinya 6 asadis asadisah nah beliau ini 1G coba gue nisornya rapot rapotnya ini F itu bayangkan A, B, C, D gue harus kebak tau gue nganti F itu mempet kertas nisor lagi G G ini nisor D, W Iya, itu nanti kita punya banyak kisah-kisah. Karena anda jangan hanya belajar kepada kata-kata, anda harus belajar kepada Sirah Rasul, tidak hanya kepada Sunnah Rasul. Sirah itu adalah perilaku kehidupannya, pertimbangan-pertimbangannya, keputusan-keputusan konkret yang tidak bisa dipelajari lewat kata-kata kecuali anda mengenali perilaku itu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Bersabar dulu Pak Ismail. Nanti saya ndak akan buka rahasia sampai dalam-dalamnya karena ya nanti disebut komunis sampaian kalau saya, saya terus-terusin. Ini saya kenalkan beliau Ustadz Hadik Ismail, aslinya Ismail B Malakalu ya beliau dari tok, tok, Adonara. Toh Adonara ya Adonara. itu Pak Pak Totok punya pengalaman di sana di Adonara. Terus Ibu Ibu Ismail dari Malang. Ya, namanya Pak Ismail Dwi Sulestyo ini. Ah, Dwi Sulestyo ini. Jadi pokoknya anaknya Pak Ismail ini kalau perempuan dikasih nama Jawa, kalau laki-laki dikasih nama yang serem. Nama anak pertama Abdul Malik Qadafi. Abdul Malik Qadafi kedua Abdul Qahar Muzakar. Abdul Kahar Muzakar. Ngetikar Muzakar ya. Oke. Ayatullah Khomeini. Nomor tiga, Ayatullah Khomeini. SPI kuwi bapake gendeng tau kuwi. Kok kabeh kok Eden jeneng Kahar Muzakar, Khomeini. Terus terus yang perempuan Sofia. Hmm, Sofia. Sofia kalau paking ya. Terus Al-Qausar. Al Kauser, Pak Solli Lirupika, Jadi putra terakhir dia yang insya Allah besok-besok akan meneruskan pesantren beliau di di Sabah itu adalah Muhammad Izrail Jadi dari Israel ada dia mana Israel? Israel, berdiri Israel, Israel. Ah. Gue Israel Jadi saya tanya sama eh bagaimana El? Kau kau mulut kau kasar begitu, bisa punya anak lembut kayak begitu? Dia bilang, gitu. Ini ini lembut sekali orangnya. Sementara bapaknya tuh masya Allah, kuwabe disentak, setan disentak, malaikat disentak. Kau, berdiri kau, bukan bukan, baca baca, what? Bau rep karung jantung siapa kan? Semua anak-anak saya cuti, libur menyambut Cak Nun kan? Oh waktu siapa? Waktu siapa Mikrofon aja satu, pinjam Ini hidup ini kita mempunyai prinsip. Hidup ini kita mempunyai prinsip. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu prinsip ialah menghormati tetamu. Jadi datanglah tetamu saya yang saya sangat sayang dan saya sangat rindu, Chanun ini dengan istrinya ke tempat saya di Malaysia. Hari itu anak saya semua harus kerja dan semua harus mengajar cucu-cucu saja semua sekolah. Saya perintahkan hari ini harus cuti kamu semua. <risas> Untuk menerima tetamu yang saya sayang. Iya, itu karena menghormati tetamu. Jadi semuanya tidak penting. Iya kan? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bertindak itu atas dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya nakal. Bukan saya melanggar. Tapi saya menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimarahi direkturnya kepala sekolahnya, eh itu anakku itu libur itu sekarang. Saudara tamu, sekolah enggak penting, enggak penting. Saya dengar sendiri, itu direkturnya si Khomeini itu, eh Khomeini, ya. Kausar Kausar, kau -kau. kau -kau, kau -kau, kau -kau. datang kau. Uh, ini kita kerja apa, kerja. Mana, di mana direkturmu? Sini, tokek, tokekmu, tokek mana? <Gülillah> eh, tokek, enggak penting, enggak ada kantor, enggak masalah di dunia ini. Ini ada tamu ini. <Gülillah> oh, ya, yeah, yeah. Terus ada si, si yang belum nikah siapa? al belum nikah, datang, disuruh datang, dan calon besannya juga disuruh datang. bilang, ini, ini anakmu sama anakku ini bodoh ini. Cinta-cinta terus dari dulu. <Sid> ndak nikah nikah, bodoh ini mereka berdua. Ayo, bilang bodoh. Enak <Sid> besan tiga anak ngunin. Oh, nah, oke, teman-teman sekalian, si itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mari kita belajar hidup. Tolong anda semua ikut menggali. Jangan tanya mengenai ilmu. Ilmu akan keluar dengan sendirinya ketika, ketika kita memerlukannya. Jadi barat anda belajar Quran pertama anda kiro aja belajar lagu aja sebisa-bisanya. Nanti di tengah lagu kan anda punya problem tajwid terus belajar tajwid terus punya problem makroth. Ya belajar makroj, nanti di tengah kira, ah anda punya problem langkuh sorob misalnya, untuk pemaknaan anda belajar langkuh sorob, jadi bukan belajar grammar dulu baru berbahasa Inggris tapi pokoknya tabrakan oleh bahasa Inggris kok di tengah jalan kan anda akan ketahui apa yang anda perlukan untuk memperbaiki tata bahasanya, kira-kira gitu ya, nah Pak Ismail, ini Pak Muzain ini ini beliau sahabat lama juga dari kontor, karena Pak Ismail ini Saya sama dia ini trio, tolong ceritakan sedikit, tolong ceritakan. Ini supaya Pak Muzayin, Pak Muzayin jelas fungsinya dalam hidup kita itu. Oh, yeah. <laughs> ini hmm. saya dari Flores, Cik Nun dari Jombang, ada kawan saya lagi satu dari Jombang juga, dan kawan-kawan saya yang lain. Uh, ini orang yang taat, jadi memang kami tidak berapa. rapatlah di pondok. Ini kami ini orang paling hebat. Hebat kami ini main bola. Saya pemain tengah, striker. Ini wing kanan. Satu Hazik itu dia midfield. Tapi karena kami waktu itu muda-muda, kanak-kanak tapi lincah, hebat sekali. Kalau bola sudah dioper oleh Hazik pergi ke Cianun. Sya'nun bagi pada saya, memang saya tetap kasih gol. Memang hebat. Tapi kadang-kadang saya main-main lagi itu. Bola dikirim oleh Hadid. Hadid kepada Ainun. Ainun kepada Ismail. Saya bawa dulu. Dekat gol, saya tidak kasih masuk. Saya bawa lagi pulang. Top, kasih Nun lagi. Kan orang penasaran, penonton banyak. Kenapa itu? Wah. kasih Ainun lagi, Ainun kirim pada Hazrik lagi, Hazrik kasih Ainun lagi, bagi pada saya, bersama main-mainlah. Memang gol punya, Assalamualaikum, baru tendang. Itu hanya sekedar persembahan, permainan, untuk mereka itu senantiasa mengingat kita. Bukan menangnya, tapi persembahan permainan itu, Sehingga mereka kenang selama-lamanya Oh si hitam Rupanya linca Begitulah Jadi saya dulu Seperti tuan-tuan ini Sama saja kita ini Muka-muka tuan-tuan ini Seperti muka saya juga Karena tidak banyak menghafal Ayat-ayat Al-Quran Tidak banyak menghafal hadis Tetapi taat. Sama dengan saya Tapi tak taat. Apa kata Allah kita ikut. Apa kata Rasul kita ikut. Ya kita enggak hafal-hafal tuh Menghafalkan susah. Saya di pondok itu macam Cak Nun tahu. Kelas yang paling rendah G. Kelas G ini memang enggak menghafal punya. Main-main saja. Bukan mengapa lagi menulis pun malas. <tuh> Jadi tukang menulis. Kalau saya punya pelajaran kalau menulis tuh, cak nun tukang tulis. Wah tulisan dia cantik. Mengapa? Mereka hafal saya dengar. Wah mereka menghafal saya dengar pun susah mau hafal. <tuh> Tapi karena kejujuran, ya. Ada kata Ronggowarsito kan, <laughs> itu Ronggowarsito itu orang Jawa, bukan orang Flores, <laughs> orang Ja, Jawa. Jadi dibilang Surodiro, Joyo Ningrat, Lebur Dening, Pangastuti, wah, becek ketiti, olokotoro, wah saya hafal tuh, hebat. ini coba-coba hebat kan hebat kan tidak itu suruh tirojoyo ningrat lebur dening pangastuti wah hebat ya cukup satu kalimat itu untuk begal di Malaysia jadi begitu itu baru kalimat Jawa belum lagi kalimat Al-Quran kalimat Al-Quran yang begini Ya amanu itu selalu saya lihat, tengok diri saya. Menunjukkan Allah sangat sayang kepada saya. Saya adalah kekasih Allah. Ya amanu. Karena ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat orang-orang pilihan baru dipanggil. Jadi orang bilang dulu wali-wali, eh saya pun wali. Ya saya pun wali. Karena Allah sayang pada saya. Ya ayuhuladzina amanu. Allah sangat pada Sangat-sangat sayang kepada kita. Allah ingatkan dengan firmannya. Isbiru bersabarlah. Wasobiru. Kuatkan kesabaran. Warobitu waspada. Di dalam perbatasan. Perbatasan ini sangat luas. Tetapi paling penting perbatasan nafsu. Wattaqullah konsisten. Takwa kepada Allah. Tawakal pada Allah di dalam perjuangan. La'allakum <tukullah> tuflihun. Pasti kamu menang. Alhamdulillah. Gabungan bahasa Jawa Gabungan Al Qur'an menjadi langkah hidup saya. Saya boleh ubah keadaan. Ah, begitulah malam ini saya diperkenalkan oleh sahabat saya yang memang hebat. Karena dia hebat, akhirnya saya pun ikut hebat. <lumultian> <laughs> <kelum> <lumultian> iya kan? Bersahabatlah. Orang yang baik dan hebat. Kamu akan jadi baik dan hebat. Konsistenlah dalam perjuangan. Jangan menjadi pengkhianat. Pasti kamu akan menang. Jadi kita ingat tuh, konsisten di dalam perjuangan. Warahmi itu berhati-hati. Waspada. Hebat sekali firman Allah pada orang-orang yang disayangi, dicuritai, dikisau. Hidup perjuangan ini perlu kesabaran. Banyak orang yang akan melawan kita, bertentangan dengan kita. Dugulang lagi, biru kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada. Waspada ini hati-hati. Karena kadang-kadang, Kehancuran dari dalam. Kadang-kadang kehancuran dari luar. Jadi kita mesti tahu. Wattakullah. yaitu kita konsisten berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Dan telah dicontohkan oleh Rasul. La'allakum tuflihul. Pasti kamu menang. Pasti kamu berjaya. Alhamdulillah. Kalau la lakum itu kan kalau umum menterjemakannya mudah-mudahan. Nah Pak Ismail tidak mau. Mau aku nak mudah-mudahan. La lakum ini firman Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Iya. Lo siapa kan boleh terjemah suka hati dia. Iya kan? Kamu boleh tafsirkan begini. Suka hatimu lah. Tetapi saya boleh pasti. karena itu firman Allah tuflihun pasti kamu menang sure kita menang masa Allah Ini bilang mudah-mudahan ya, ya? ya. mudah-mudahan tuh belum tentu pasti tentu iya kan mudah-mudahan tuh belum tentu pasti tentu Ini Pak Ismail saya tadi itu. nanya, karena Pak Muzayen ini kan gini jadi Pak Ismail itu kan punya, jadi ketika belum ada teamwork di swak bola, kami bikin sendiri teamwork tiga orang itu, jadi kita bosen menang jadi klub kami itu namanya Tunas Harapan, yang bikin Tunhar, itu kita selalu menang lawan Dewan Guru menang, lawan klub manapun menang, sama keluar pesantren menang di Ponorogo kami juara karena pokoknya cukup tiga orang, yang lainnya bukan lari-lari aja lah gitu iya Kami masih sangat muda masih umur 15 14 16 paling jadi kita masih sangat kuat pramuka juara semua juara nah ketika saya diusir dari gontor hancurlah hati dia hancurlah dia akhirnya dia tidak kerasan tidak kerasan gitu. di gontor dia bilang sama Khaddiq Khaddiq si midfield tadi di gontor itu tidak ada jasa tidak ada bukti Anda sudah lulus atau tidak cuman ada apa ya. Pak Pak Pak Mamo Zayin Keterangan, surat keputusan, surat keterangan, surat. lulus, naik kelas, naik, itu pun tidak ada fotonya oh, enggak. Tapi tidak ada fotonya Nah akhirnya Ismail keluar dari kontor karena kehilangan saya dan Khadriq Terus mengeluh sama Khadriq, saya tidak saya, saya Malah tak, sudah sekolah, di kontor saya juga mau Saya senang di kontor karena main bola Hahaha Iya kan? Iya. Nah, bukan pelajaran kan dimana mana boleh dapat, tapi kan main bola yang trio ini kan tidak dapat dimana mana. Begitu. Jadi akhirnya dia mendaftar sekolah di Malang karena tidak punya surat menyurat. Hadik bilang ya sudah, ey, kau bawa lagi suratku ini. Iya. Nah, ada surat keputusan kelulusan itu. Ke, eh, Kelas 3. Namanya Hadik Alim. Terus dia mendaftar. di PGA Malang yang daftar Pak Muzahin Pak yang mencatat Pak Muzahin dia ini pun anak gontor juga Pak Muzahin tahu namanya Ismail kok iya. mendaftar pakai Nama -nama. hadir <laughs> kan memang begitu ada nggak ini yang penting kita maju kita terapas saja apa yang berada di depan yang betul yang pentingnya benar suruh dirojo yoni lebur dening pangestuti kok hanya surat saja apa itu surat itu iya kan lebur dening cuma tuh jadi akhirnya namanya di Malang adalah hadik dikenal sebagai Hadik cuman toleransi sama dirinya sini ditambahin namanya Hadik Ismail. Nah, Hadik Ismail sampai ke Malaysia, sampai ke Sabah di sana ini Ustadz Kiai Hadik Ismail. Nah, pelan-pelan hadik mulai di dikurangi supaya tidak supaya nggak supaya sama Hadik juga toleran. Nah, cucunya baru dikasih nama Hadik. Hadik Ismail. Nah, begitu. Jadi ini ini ini nggak jelas nih orang, Mas. Oke nanti kita gali satu persatu Pak Ismail kita gali Allah untuk, Akbar Insya nanti, Allah ya, nanti kita gali nah, satu ya. persatu Pen, jadi yang nomor satu pada dia adalah keberaniannya untuk menerobos sesuatu yang mustahil jadi beliau ini hidup 80 km dari Kinabalu dimana orang Islam enggak boleh hidup di situ. di sana semua orang Dayak Kristen dan tak boleh ada orang Islam nah, tapi Saya dia ubah, masalah ubah-ubah daerah itu menjadi Islam ya, hebat sekali kalau Kalau bapak-bapak nanti pergi ke Malaysia, saya selalu keluar dari iklan televisi, sebagai contoh dakwah. Saya ke sana tempat yang saya pergi itu, orangnya semua putih, saya satu orang yang hitam. Semua mereka rambut lurus, saya satu orang yang rambut keriting. Kemudian, mereka anggap orang hitam rambut keriting, Itu pengait, pengaitnya tukang potong kepala Kemudian Mereka sama sekali tidak pandai berbahasa Melayu Itu hebat Mereka menyembah pokok-pokok Batu-batu besar Itulah Tuhan mereka Tapi karena kita ini Saya katakan tadi Kita boleh terobos boleh itu maksudnya bisa-bisa kita boleh terobos halangan apapun juga yang penting itu betul Insya Insyaallah hari ini tidak boleh besok boleh lusa boleh dan pasti boleh Pak Ismail ya sebelum kita balu ini saya kan pernah ke Adonara ini kan ujung flores ya itu tempatnya itu yang mengerikan karena pertemuan apa harus Ya. Jadi kapal yang di situ selalu tenggelam. Ya. Nah, saya mem tidak membayangkan kenapa Pak Ismail punya keinginan ke Jawa, ke Gontor itu ke itu dapat wisik dari mana ya? Oh, Jawa, hebat sekali. <tik> <tik> Allahu akbar. Dibuka rahasia sedikit demi sedikit. Saya ini seorang anak laki-laki hanya satu saja dan anak emas. Kemudian nenek saya, ibu saya sudah meninggal. Nenek saya tidak benarkan sama sekali. Tidak benarkan sama sekali untuk saya merantau. Jadi bapak saya minta secara baik. Mak, Ismail ini kita kirim ke Jawa. sekolah di Gontor. Di sana bagus begini begini. Kata nenek saya, "Kau saja pergi sekolah lah. Biar dia di sini saja." Disuruh papa saya pergi sekolah. An". <oke preview> saya biar dia tengok saya di sana saja. Tapi namanya saya papa saya bukan cerita tentang sekolah, dia cerita tentang Jawa. Oh, Jawa ada beda. Di Jawa itu ada sapi berjalan, tak, tuh, itu, itu sapi yang bawa itu, uh, ha, gerobak itu, ada andong lagi, bilang, oh kereta kuda, oh ada THR, loh cerita, jadi memang menariklah. Nah ada kereta api, mana ada kereta api di Flores, <laughs> mana ada beja? Mana? oh cantik di sana, kan di Jawa, siang seperti malam, malam seperti siang, oh. Jadi, kata bapak saya, kalau kita tunggu kapal, memang kau tidak boleh pergi. Karena nenek mau tidak, tidak kasih. Tapi sekarang ini ada perahu layar yang saya akan kirim, kata bapak saya, saya akan kirim kopra pergi ke Gresik. Ada 17 tanah. Tapi berlabuhnya jauh. Kalau kau mau pergi ke Jawa, sekolah, kau ikut saja perahu itu. Eh, namanya bukan masalah nayo Perahu, saya mau tahu Jawa. Saya mau tengok itu apa macam becak itu. <laughs> apa macam kereta api itu. Ya saya enak tahu lah ini orang primitif. <laughs> Perlayaran saya dari Flores ke Jawa. 41 hari di lautan. Di lautan kebetulan... Uh, Masya Allah dahsyat. Kita nampak kalau biasa kalau biasa kalau ada orang yang biasa berlayar di lautan dan kita tanam nampak pulau di sana ujung dunia. Langit saja situ langit situ langit situ langit. Ombak itu masya Allah menggunung datang. Tapi sedikit pun tidak getarkan kita karena mau tengok Jawa tadi itu. Memang Jawa ini menarik. Memang hebat. Setelah saya sekolah dan membesar, kawan dengan Janun apa semua, saya mau kawin dengan orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa kulitnya manis, rambutnya lurus, suaranya lembut. Wah. Dan itulah saya kawin dengan orang Jawa. Anak saya sembilan. Jadi begitulah riwayatnya perjalanan saya Insya Allah kalau ini lain kali kita ketemu lagi Saya dengarkan ibu dulu tidak mau sama Pak Ismail Oh iya Waktu itu ibu baru kelas 3 SMP Jadi dia tidak mau dengan saya Tidak mau Ibu itu? Saya kira jelas lah kalau tidak mau. Jadi, Pak lek Leknya bilang, Rin, kok tarik, saya kasih. Kenal kepada kawan-kawan dia tentara ada pangkat lah. Ini gurunya pun datang ke rumah dia. Wah, kita ini ada saingan. Kita sudah sepatu koyak-koyak. Koyak itu robek-robek. Ya. Celana di belakang ini tambal-tambal karena espeda memang, oh. tapi dapat mengalahkan semuanya itu dengan doa. <Syukur> dengan doa, waktu itu pun ibu belum Islam lagi, satu keluarga luar biasa. Allah takdirkan ibunya sakit tangan, rematik. sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh jadi dia tanya Pak Ismail ini saya tangan saya ini susah so makan obat kok sakit terus macam-macam tidak -macam. oh jadi apa obatnya ya Pak Ismail saya bilang di dalam hidup ini kalau lain tidak ada obat lagi kecuali minta pada Allah Subhanahu Wah sembahyang pun tidak pandai. Bagaimana cara mintanya? Wudhu, beli telakum, sembahyang. Allahu Akbar, mohon doa. Pakai bahasa jawa pun boleh. Sembuh tangannya. Akhirnya jadilah menjalankan syariat Islam. Pelan-pelan anaknya pun ikut satu. Karena saya gurunya. Anak-anaknya saya mengajar juga. Di SD itu. Tapi saya Guru. Wah, Alhamdulillah. Setelah ibu ini tamat kelas 3, mau naik SMA, bapak dan ibunya tanya, Pak Ismail, ini Rini ini mau ke SMA? Kemana ya? Mau masuk? Oh, memanglah kita ini kan pintar. Kesempatan Memang pintar Apa jawab saya Oh Paling bagus bu Ada SMA Muhammadiyah Karena SMA Muhammadiyah Pertama dekat rumah saya Saya boleh tengok kelabang lapang dia itu Tiap hari kan Yang kedua Biar pendidikan langsung agama Islam Di SMA Muhammadiyah waktu itu sudah diterima dan pelonco ya ada masa perkenalan mapram dia mulai dia mesti tanya pada saya Pak Ismail kami ini disuruh buat ucapan dakwah ini pidato bagaimana oh senang saja sini apalagi ajar orang cantik ini senang saja Saya dia pendek saja. Kuntum khair ummatin ukhridat dinas ta'amurun. Itu ayat berapa, dek, ya? Ayat, eh, ayat berapa, dek? Eh, kuat sini, kuat-kuat. Eh, kuat selalu. Haldi Imran, ayat 110. Itu, coba. Itu ayat pengikat. sampai saiki dapat cucu pun ingat terus. <laughs> nah, coba. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Qur'an ini luar biasa. Astagfirullah, coba baca Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an ini kalau dibacakan kan hati siapapun boleh cair. Ingat Umar bin Khattab kan? Bagaimana dia masuk Islam tuh? Cair Toha, ma cair akhirnya jadi Islam. Yakinlah, yakinlah. Mudah-mudahan saja kita semua pegang teguh Al-Quran ini dengan ajaran contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah beliau. Kalau tadi dipertanyakan tempatnya di ujung timur yang begitu bahaya, tetapi tahun 65 itu bayangkan kalau dari sana menuju ke Jawa ke Ponorogo itu betapa sulit dan beratnya tapi berkat istiqomahnya dalam niat maka sampailah ke Jawa bahkan bisa merengkuh gadis idaman yang kebetulan tetangga saya juga tuh <tuhkrit> <depression> saya tambahkan sedikit jadi <g reacts> karena hebatnya niat dan kuatnya semangat itu di gontor itu mandi aja ndak main-main kalau kita mandi itu kan di kamar mandi, kita nimbah kita kumpulkan airnya, kemudian kita pakai mandi beliau tidak ndak tanggung-tanggung, nyemplung nyemplung sumur sehingga teman-temannya yang yang mandi itu sisa yang dipakai ini ada saja alasannya ember apa ember atau apa ya nah, itu dimasukkan sengah-sengaja dia alasannya ngambil padahal maunya nyelam di situ mandi inilah hebatnya maka tidak heran kemudian eh, mendapat sang gadis pujaan itu dengan mudah walaupun dengan modus juga gitu <laughs> Maaf saja bahwa uh, Ibunda Ismail ini sekeluarga dulu uh, non muslim ya tapi karena yang tadi hebatnya doa, doa, doa. ini ya hebatnya ini kemudian Alhamdulillah bisa mengambilnya bahkan sekeluh, seluruh keluarganya inilah berkat perjuangan yang hebat Ya, mudah-mudahan juga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Saya tambah satu lagi, ilmu. Dahulu kami sekolah di kontor itu, kami luar Jawa ini paling tidak suka dengan orang Jawa. Iya. Kami anggap orang Jawa di mana-mana pun, dia perintah saja. Iya. Oh. Jadi kami ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Flores, macam-macam kami. Jadi kami menggerutulah kan? Jadi menggerut. Eh saya bilang, saya boleh perintah orang Jawa. Kau pula dari Flores boleh perintah orang Jawa. Orang Batak pun enggak boleh. Wah, orang Madura pun tidak boleh. Iya, saya boleh perintah. Bagaimana? Eh kawin dengan orang Jawa. Saya suruh adik tolong buat air. Kan perintah sudah. Ya adik tolong buat teh, dek. Waduh, subhanallah. Apa pendapat iman itu yang lulus? Jadi bagus lagi. Tak apa, ya hafal-hafal panjang-panjang. Gimana, Pak? Ya disambil kalau pengakuannya ndak mau sekolah malah sekolah itu sebenarnya ada hal yang dia keberatan sekali apa-apa konsep itu justru Cak Nun yang diminta kalau pidato yang nuliskan Cak Nun alasannya tulisannya bagus padahal ini memang ndak bisa menulis Jadi baru-baru ini Cak Nun pergi tembunan bulan lepas tuh Pergi tembunan. Memang rupanya kalau kita rindu kan. Allah datangkan subhanallah. Kan susah mau jumpa Cak Nun ini kan. Apalagi membitahkan susah betul. Tiba-tiba dia telepon. Saya mau pergi tembunan. Tanggal 21 kau kemana. Eh ada apa itu? Dia bilang tidak saya hanya jumpa ente saja. urusan presiden apa semua tidak ada untuk yang uh, hebat betul ini kan artinya doa saya itu dikabulkan saya kepingin pergi ke uh, semua ke tempat canun karena saya kecil biasa main bola di sana jadi sudah tua ini mana tahu umur kita kan kita kita lawat sana lawat ibunya ya subhanallah datang dua hari saja dia di sana non ini saya sedang buat kaedah kaedah belajar praktis Al-Quran insya Allah satu bulan anak-anak sudah pintar tapi saya mau ente punya tulis tangan tulis tak tangan saya ini presiden pun tidak pernah perintah saya menyuruh saya buat Ini ente pula buat kerja, suruh saya buat kerja. Menulis lagi banyak, dia bilang. Iya, ini hasil pemikiran saya. Jadi kalau ente tulis, kita kongsi. Share kan? Iya kan? Subhanallah. Dia tahu, ini kalau saya tidak tulis, berarti tergendala. Tau terkendalakan? Terambat memang tidak boleh buat itu. Jadi akhirnya dia bawa pulang untuk ditulisnya. Jadi hebat kan? Tidak ada waktu bagi dia untuk menulis. Tetapi kata Allah dia boleh menulis. Tulis juga. Hebat. Semuanya ini tidak ada yang lebih hebat. Serah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harapkan tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudara semua, marilah kita membangun Islam ini. Dengan kebenaran, dengan kekuatan, jangan kita jadi pengkhianat. Istiqomah kita di dalam perjuangan. InsyaAllah, kita akan melahirkan generasi-generasi yang boleh memimpin kita. sehingga Indonesia ini menjadi baldatun toibatun warabun gafur terima kasih oke, sebelum Mbak Fia biar menyelingi dengan lagu sama kayak Kanjeng kini. jadi waktu saya diusir, dia hancur hatinya yang hancur hatinya paling tidak tiga orang lah ya, Hadik, Ismail sama teman-teman saya yang paling dikata teman-teman yang sekolahnya kacau semua Jadi ada namanya Muhammad Tauhid, Muhammad Tauhid itu putranya Pak Kiai Sahal. Nggak pernah naik-naik kelas juga, tapi dialah yang menangisi saya ketika saya angkat tas, naik dokar, pergi dari Pondok. Nah saya pergi dari Pondok, rupanya pembesar-pembesar di Gontor tahulah hatinya dia. Ini sangat dibutuhkan, dia panggilannya di Gontor Sarwo Edi. Sarwa Edi itu jenderal pahlawan tahun 1965, jadi dia panggilannya Sarwa Edi. Sampai sekarang teman-teman Gontor masih manggil dia Edi, kan Edy. Nah, terus dia diangkat jadi kepala keamanan. Sebelah ini Gontor, gila. Ismail jadi kepala keamanan. <SILENCIO> Habis, <SILENCIO> anak, anak itu. <SILENCIO> <SILENCIO> jadi, dia sudah jelas kan, meskin, rita, <SILENCIO> gak punya apa-apa. Dari daerah primitif non jauh di timur sana, eh naik jadi kepala keamanan. Jadi saya di konter itu teman-teman sekalian yang anda tidak akan pernah mengalami. Kami makan itu lari karena waktunya cuma setengah jam. Kita lari dari kamar ke dapur dan satu dapur sekitar 600 orang karena jumlah santrinya bisa sampai 5.000. Itu kita lem. kita lempar piring saat saat saat saat dan itu harus lari ndak pakai sendal. untuk hanya makan nasi dan sepanjang hidup sayur tewel <tik> ya, ya <setiap> hari sehari <tik> kalau pagi enggak kalau pagi enggak sayur kalau pagi, pagi kita pakai ampas ke ampas kelapa itu dikasih garam sama lombok ah itu lauknya ampas lo tapi nah itu namanya mbok bi jadi mbok bi itu sangat terkenal pokoknya mbok bi itu kerjanya ampas itu setelah diparut itu yang hasil satri entah untuk siapa tapi ampasnya untuk nanti tidak percaya sejak itu karena apa gizi apa gizi apa wong ampas campur satri sama saya nggak percaya sampai sekarang saya kerja sama teori-teori gizi bukan karena saya nggak ilmiah tapi aku pokisih opo, opo. he? iya jadi terus satu orang satu kamar ya di pesantren nah, kami itu sigor sigor itu anak umurnya standar dengan kelasnya jadi kalau kelas 1 Mualimin di kontor itu berarti umur 13 ya nah itu, uh, Tamat umur 18, kira gitu ya Ustadz ya. Nah, itu enggak boleh ngerokok. Peraturannya sangat ketat. Ya. Kami sigur, kalau yang sudah gede-gede, yang kelasnya, ya. nah, makanya segera ini menang terus. Karena kita sedang, big ya jadi sepak bola menang, pramuka menang, apa aja menang kiroa menang, gak pernah ada kiroa selain kami yang menang jadi saya tidak dan saya merasa, melok taga, melok juara itu ya nah teman-teman sekalian, dia jadi keamanan jadi struktur sosialnya gini, kalau kami orang-orang bawah itu, itu meja satu meja meja ini ada ragarnya. Jadi di tengah meja nanti bisa dikai apa? bisa untuk dibuka separo. Di dalam meja kantong itu piring, campur sabun, sikat gigi, buku, pakaian tadi siji. Yuk ditutup sinau gitu ya. Nah, yang orang kaya itu punya lemari tinggi. Ada trap-trapnya, ini untuk tingkat -tingkat. ada tingkat tingkatnya ada untuk pakaian, ada untuk buku, ada untuk alat dapur, alat mandi atau masjid. Nah, ini sumber sumber bencana. Kita yang masyarakat meja rendah itu selalu sakit hati kepada yang mejanya tinggi. Dan orang yang paling sakit hati adalah Ismail. Wong dia ndak punya meja. Selama di Gontor. Saya saya sama dia itu tidak pernah punya meja, ndak pernah punya kasur, jangan-jangan tikar pun kita tak punya. Pokoknya orang sudah tidur baru kita cari-cari di mana yang kosong. Nah, ada sela sela di situlah kita melungker. Jadi saya selama di pondok, apalagi Ismail, saya aja kayak gitu, saya yang cukup kaya ya. Saya, saya bayangkan dia, di, dia itu udah. Saya nggak pernah melanggar, dia melanggar terus, karena kemiskinannya. Nah. Selama di pondok saya nggak pernah melanggar. Satu kali pelanggaran politik saya langsung diusir, karena dreamu besar besaran. Terus dia digundul terus. Jadi kalau melanggar itu tingkat-tingkat mas, kalau hukuman ringan nyapu. Atau nyapu gedung agak lebih luas, ntar disuruh apa, disuruh apa, puncak pelanggaran yang masih ditolerir itu gundul rambutnya. Terus kalau melanggar lagi yang sifatnya molli, mau limo, akhlak, itu tidak ada kompromi, diusir. Nah yang diusir itu yang melanggar akhlak sama politik. Nah Ismail ini pelanggarannya gundul terus, jadi dia sepanjang di pondok itu gundul lagi, banyak digundul menang, digundul terus. Tapi dia tidak pernah gundul selama di kontor. Kenapa tidak pernah gundul? Karena setelah gundul dia pergi sekolah lagi, loh kok rambutnya ada. Ya karena rambutnya keriting, kental itu kan. Jadi dipasang-pasang lagi mas. dia. Yeah. Dipasang-pasang lagi pakai lem dikit-dikit udah dia harus lagi. Itu semuanya. Jadi dia jadi keamanan. Nah ini, ini supaya... saya cerita mengenai hal yang tidak akan mungkin anda alami, setiap orang harus belajar kepada masa silamnya, nanti saya minta mas Totok, Sabrang, Helmi semua ikut menggali, dan anda juga ikut menggali kata Sabrang apa tadi kalimatnya Sabrang tadi? berang kalimat apa? apa itu seberbanding lurus dengan kemampuanmu bertanya kan tidak apa berang? lho gifat mamu mau jadi jadi kepandaianmu itu berbanding lurus tidak dengan pengetahuanmu tapi berbanding lurus dengan kepandaianmu bertanya semakin kamu pinter bertanya berarti kamu punya kejelian punya kewaspadaan terhadap apa yang di depanmu dan kamu menemukan pertanyaan-pertanyaan semakin kamu sanggup dan mampu dan pinter bertanya semakin tinggi pencapaianmu kan gitu ajar nah, nanti anda silakan bertanya sama dia karena masih sangat banyak yang yang yang bisa yang, yang kita bisa kali dari dia kalau cuman jadi orang pinter gampanglah tinggal sekolah Tapi satu G, anak buahnya tamatan gontor semua di Malaysia, pintar-pintar, dokter-dokter, menteri-menteri. Begitu saya datang, telepon dia, eh, eh, Cak Nun, Cak Nun datang, eh, boleh ketemukah, gitu kan? Ustad, saya pun kepingin ketemu dengan Cak Nun. Boleh kak Ustad, tahan kan, tahan dia di sini dulu. Saya kasih makan dia. Di mana hotel dia mau? Ha. Ya, makanan dia saya sanggup. Transport dia, mobilnya saya sanggup. Asal kalau boleh jangan tinggal dulu. Oh, menteri ini dia menteri, menteri agama. Tapi karena dia kawan, apa dia menteri? Ha. Saya bilang tidak boleh dato Ini dia harus segera pulang. Saya oh kirim salam saja saya, mudah-mudahan suatu masa dia boleh ketemu. Terus dia beritahu pada saya. Nah uh, ini untuk sahabat saya, saya bilang, saya tahu dia ini hebat. Eh bagaimana dia hebat? Kan turunkan Soeharto itu dia. Wong oh, Aku enggak tahu, kok dia tahu. Dia kan aku nggak tahu kok dia tahu, karena dia orang politik, jadi memang dia tahu. Pak, jadi begitulah, begitulah kehebatan orang-orang yang berjuang. Namanya kita berjuang kan, bangun pagi itu kita sudah menghadap tantangan sudah. Memang ada tantangan, tapi karena tadi itu, Istighfar ya kamu adalah kekasih Allah. pangastuti, ketiti Itu, itu saja ilmunya tu. ilmunya hanya begitu saja. Jadi saya ini nih hebat lagi nih. Satu lagi saya cerita tuan-tuan. Saya ini biasa makan beling. Beling saya makan. Api itu saya kasih begitu saja. Wah, tidak. Berkal rokok ini kamu isap kan? Saya kasih mati di sini saja. Wah. Kan hebat kan? Tuh. Asil etiletinu ha ta. Jadi orang itu tanya saya, "Di mana kau belajar ini?" Ilmu apa kau pakai ini? Saya tunjuk guru saya. Guru saya nama dia Abbas, Abbas itu sinting. Dia itu sinting. Rupanya sinting jadi guru. Karena dia ini, biasanya dia kalau di pondok itu, dia makan tuh kelapa itu, udah buka gigi-gigi dia. Oh, oh. Dia ahli reok lah. Oh, oh. Kemudian itu habis buka semua dia. Puang kelapa ke atas dia, tanding tau, pejag, hebat kau bas, jadi apalah ilmu itu, bas boleh makan beling tu, senang dia bilang, sumumbuk mun umyun fahum wah saya coba, saya coba. Masya Allah, hebat sekali. Sumbuk mun umyum, kok boleh kita makan beling? Itu saja gurunya sinting. Gurunya sinting. Tapi karena keyakinan kita. Jadi ilmu itu kita boleh dapat dari mana-mana saja. Siapapun membagi ilmu. Dan siapa saja, dari golongan mana pun juga, dia itu ada di kulis syain maziyah. Dia mempunyai kelebihan. Jadi orang yang disebut Sinting itu memang benar. Memang benar, bukan main-main. Pondok itu ada namanya Abbas itu kondisinya. Memang dia, tapi kita memang suka. Kalau saya di tembunan itu, tempat saya tinggal tuh orang tidak berani tinggal situ, sedap sama Nabi Adam. Iya, itu di tengah-tengah kota itu. Kenapa tempat pembuangan uh, makhluk makhluk jahat? Jadi sana tuh orang-orang kampung sana tuh ada, ada nama dia Bebelian. Jadi apabila dia ini ada jahat kan di tempat buang di situ. Jadi semua orang takut. Oh datanglah saya, Pak kasih saya tanah sedikit untuk saya buat rumah, Pak. Oh boleh, tapi Ustadz tanah itu jahat. Tempat itu jahat, bagaimana? Oh di sana itu, bagaimana jahatnya? Jahatnya itu salah satunya setiap sering kejakaan. Oh iya, menggaduk, mengganggu. Jahat itu kena mengganggu, makhluk halus mengganggu. Oh iya, enggak apa-apa. Cobalah, memang saya ini, memang makhluk halus kawan saya kan? Jadi, tidak apa-apa. Subhanallah. Sekali saya tinggal di situ, tempat itu jadi cantik. Makhluk halus pun datang juga, tetapi tidak pernah nampak. Loib kan dia? Loib memang tidak ada. Jadi disitulah saya buat rumah, disitulah saya buat pondok, disitulah buat saya musola dan anak-anak belajar. orang banyak datang belajar. Begitulah semuanya karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sama-sama mengharungi hidup ini dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Oke. Okay. Yang saya ngomongkan belum selesai. Jadi, of, yeah. jadi maksud saya dia jadi keamanan tadi itu kan oh, yeah, yeah. tahu sendiri kan. Kalau yang lemarinya tinggi-tinggi kan berarti bapaknya kaya, dia selalu kirim makanan. Yang kering-kering, misalnya dendeng, serundeng, abon. Nah itu kan di luar jangkauan masyarakat umum. Jadi selalu asal ada kiriman, hilang. Hilang. nanti pagi-pagi setiap anak itu loh kok ada makanan jadi kepala keamanan curi itu dendeng-dendeng itu dicuri dibagi di meja-meja semua kamar itu Tuh. tapi dia tanya dulu eh kau dapat kiriman iya Ustadz kau bagi-bagi itu sama teman-teman oh ya siap-siap kita bagi ah malamnya dicuri malamnya dicuri eh? iya dia bilang sudah dibagi, sudah sudah dibagi, sudah kata si yang dapat kiriman ditanya oleh kepala keamanan sudah sudah dibagi, malamnya dicuri benar sama dia, ambil dibagi nanti dia lapor sama dia, terus lapor apa makanannya hilang nih, loh kata kau sudah dibagi-bagi nah, dia saya bilang ini memang saya begitu Siapa yang pelit, uh, memang jadi sasaran lah dia. Oh uh, iya, habis datang makanan itu biasanya semua diletakkan di atas uh, meja atau apa di apa meja tuh anak-anak punya tuh almari, sikit sikit sikit sikit sehingga habis. Tapi orang ini kalau pelit kan dia makan sendiri. Wah ini korupsi, dia makan sendiri. Orang-orang susah, enggak dikasih makan. Saya punya pendapat pada waktu itu. Memang saya mau makan juga. Jadi kalau pergi sembahyang, orang lain boleh pergi. Kita bagian keamanan ini boleh buat operasi. Mencih ini, siapa pencuri-pencurinya, atau nakal-nakal kita akan tahu. Sekali kali buka almari dia, masih banyak makanan. Oh, ini ini tidak boleh ini. Orang punya dia makan, dia punya dia makan sendiri. Ambil makanan itu. Taruh di atas almari orang tuh. Jadi nanti pulang sembahyang, dia ambil makan, lagi orang-orang itu ambil makan habis. Jadi biasa besok paginya tuh dia datang lapor. Ismail, Pak, saya punya makanan hilang. Loh, kemarin kau bilang sudah habis, sekarang kau hilang. <laughs> nah, begitulah. Memang, jadi dari situ siapa-siapa pun tidak menipu lagi. Datang makanan dia, dia bagi. Kemudian saya sudah membesarkan, saya belajar Sunan Kalijoko. Oh, rupanya dia begitu juga. Oh, iya. Kan, begitu juga dia ini. Sama kita ini sunan-sunan juga lah ini. Jadi sahabat dari sunan kali Joko. Rupanya saya ini pun sahabatnya juga. Kita tangan sama siar Masih sangat banyak bisa kita gali. Sebelum nanti teman-teman Leto akan maju juga bersama Sabrang untuk meneruskan penuntasan wawancara dan pengenalan terhadap Gai Kanjeng. Saya minta dulu kita... switch ke hati kita, ke jiwa kita dengan bersama Mbak Novia dan Kia Kanjeng, apa Mbak Novia? Ya, saya disek ya. Oke, sudah. Ya, saya disek Kita selawatan gampang-gampang dulu. Saya saya lama tidak dibawakan. Teman-teman yang baru mungkin belum pernah mendengar. Dan sama sekali tidak istimewa, tidak sukar, sangat mudah. ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan masih ingat pertama Kadu Muhammad ini ciptaan Mas Bobit Mas Bobit Tambunan ya. Mas Bobit Sandora Mas Bobit Sandora Kita teruskan, mohon Pak Muzamil untuk memimpin doa kita untuk mudah-mudahan Allah meringankan ibunya Mbak Fia, mertua saya, kemudian Mas Zainul, Arifin, kemudian Pak Burhan Muhammad, dan untuk almarhum wiwit dan semua, Mas Saiful, Mas Saiful Imran juga sedang dalam keadaan sakit. Saiful ini juga bersama saya sepanjang teman-teman Kaya Kanjeng bersama saya juga. Saya minta Pak Muzamil untuk memimpin doa. Mari, sahabat-sahabat semua, kita baca fatihah kepada semua yang tadi telah disebutkan oleh beliau Cak Nun. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Taala dan diberi kesabaran, diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Baca fatihah, ya. satu kali terus nanti wa iyakanasta'innya diulang Sebelas kali sambil mohon kepada Allah mudah-mudahan tadi yang telah disebutkan disembuhkan Allahu adin wa alakuratin salih al hadin mustafa junah Muhammad sallallahu al Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alamin ar rahmanir rahim maliki ya kana butu wa iyakanasta'in wa iyakanasta'in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 Oke teman-teman sekalian Bismillah kita teruskan sedikit sama beliau kalau saya melihat kehidupan Pak Ismail Ibu Mas Muzayin dan teman-teman gontor yang sekarang udah masuk Abu Sitin Abu Sitin itu orang-orang Sengwes senda-seng 6 jadi kepala 6 jadi 60 ke atas saya Pak Ismail dan Pak Muzayin pinten sampeyan Pak 68 sampean Masya Allah sehat walafiat Alhamdulillah uh, nanti saya kira enggak cukup kalau waktunya hanya malam hari ini Pak Ismail karena kita masih punya sesi-sesi berikutnya sehingga saya kira tidak pantas bagi seorang pejuang untuk hanya kesini satu kali ini itu itu berarti uh, kurang istiqomah uh, ada saya tambah satu lagi untuk kenangan Saya boleh ber, berbicara dengan kuda. Hebat kan? <risas> Hebat ini. <risas> saya di sana ada pelihara kuda, pelihara kambing, peliharaan. Jadi suatu masa kuda saya nama Tofan. Kuda saya nama dia Tofan. Suatu masa hilang. Hilang sudah 3 bulan kali. Saya cari-cari-cari tidak ketemu. Tapi karena kita ini baik kan orangnya Apabila anak-anak sekolah berjalan tuh Saya ada kereta Pajero Mobil Pajero Eh sini naik Dia Islam atau tidak Islam Asal naik saya antar Ke rumah dia Tapi dalam perjalanan itu bilang Ustaz Topan hilang kan? Iya betul hilang tuh Ada mereka ikat di hutan sana Gauton nama dia Hutan tuh arti bahasa dusun bilang gauton Dekat sana dalam hutan. Oh, siapa yang ikat itu Ada orang sana kampung. Kami sudah begitu tahu ini kuda ustad. Dia bilang tidak. Ini kuda lomba yang terlepas. Wah, tertunduk saya lah. Jadi saya pergi jumpa dengan orang itu. Orang itu sedang bawa kayu dengan bawa parang. Saya bilang tuan, pakai bahasa dusunlah. Ini ada nampak kuda ga? Kuda saya terlepas hilang. Oh kuda ustaz hilang, apa tanda-tanda kuda itu? Kan kuda itu ada tanda, macam mana pemilik dia itu? Saya mana ada pernah lihat tanda-tanda kuda itu? Iya, saya tidak pernah lihat tanda-tanda kuda itu. Tapi saya beritahu pada dia, begini, saya akan cakap dengan kuda itu. Kalau kuda itu menjawab, memang itu adalah kuda saya. Wah, Ustaz mau cakap dengan kuda, iya saya kan aneh dia begitu dek kampanye dia panggil orang-orang kampung nih Mari kita mau dengar Ustaz mau cakap dengan kuda. Jadi orang keluar ramai-ramai. Wah, dia tanya tanda-tanda saya tidak tahu, tapi saya mau cakap dengan kuda itu jadi orang kampung pun keluar ramai-ramai mau lihat keanehan bagaimana Ustaz boleh bicara dengan kuda. Gauton tuh dia ada mendaki sedikit. Jadi orang kampung banyak. Dia mau menyaksikan bagaimana Ustadz mau cakap dengan kuda. Mendaki sana-sana nampak -sana, kuda. Diikat di sana itu. Wah. Saya panggil. Tofan! Dia huru-huru dia. Dia jawab. Iya. Dia terus jawab. Hah. Terus saya pergi peluk dia saat. Tampar-tampar pipi dia. Bagaimana? Kuda saya ke Iya Ustadz. Iya nah. Ustadz, kuda Ustadz nah, itu main nah, Jadi cakap yang kuda itu. Begitulah cakapnya dengan... Jadi memang kuda bukan cakap, bukan dia ada sekolah. Memang dia cakap. Dia kan tidak sekolah kan? Saya walaupun sekolah satu G tapi boleh. <laughs> Kemudian tuh Ustadz, bagaimana Ustad bawa pulang dia? Oh senang, dia akan ikut saya di belakang keretanya. Kuda itu biasanya saya semakan kan tiap hari. Jadi saya ikat kuda itu dekat penjero, di belakang pajero. Saya bisik telinga dia, kuda main-main. Saya -main, bukan betul-betul tuh, <laughs> bukan betul-betul tuh. Untuk mereka suspens saja, mereka heran-heran saja. Saya pergi kasih ini kuda bagus-bagus seikat, kemudian saya cakap pada kuda itu, kok ikut pelan-pelan di dalam di belakang pajero ya? Oh, saya pun start pajero. Memanglah pelan-pelan dia ikutlah di belakang pajero karena dia terikat. Ini. <suldah> Ustadz ini bukan saja pandai mengajar manusia tapi kuda pun dia boleh ajar <atorium> terima kasih dia bisa bikin pisau terbang Sayaarsis. dia dia orang melawan dia eh, eh nanti ada pisau terbang ke kau jangan main-main kau sama aku <hitar> eh bisa, bisa terbang pisau bisa, terbang. bisa, uh, bisa. lain kali bercerita <laughs> caranya bisa terbang ya, orangnya sedikit terus dilempar sama dia, terbang dia kan terbang. <laughs> tapi karena keyakinannya, kehebatannya itu daerah yang anti-Islam itu semua sekarang Masya Allah sekarang saya, saya jalan sama dia ke pasar kemana-mana Masya Allah setiap orang hormat sama dia setiap orang, ada orang Pakistan ada orang Bangladesh semua orang cium tangan dia dan terakhir ketika habis kering-kering saya sama dia diajak masuk ke toko orang Pakistan seorang Syekh yang berjenggot kayak ISIS itu terus wah wow, masuk dia langsung kita duduk langsung Pak Ismail bilang eh mana minum kau ini ada tamu dari Jogja ini mana minumnya wah oh, aduh kita ndak siap ini Ustaz. beli kau beli beli beli, beli kau loh iya tuan rumah dikongkong tuku ini Iya. ada, ada Ada banyak duit, pergi beli. Jadi dia pun pergi beli. Memang itu nama dia. Kita ini adalah mengajar dan memberi petunjuk supaya dia jangan loke apa loke itu kikir. Kalau dia kikir, dia bakhil. Memang barang dia pun saya boleh ambil. Iya. Memang pergi beli, dia pergi belilah Beli minum, datang kita duduk minum Alhamdulillah baca Allahumma barik lana fi maru saktana wa benar Kami minumlah sama-sama Oke teman-teman Kita kasih beberapa orang kalau ada yang menanyakan Saya sendiri punya banyak pertanyaan Toto anytime sama sabrang tolong paling tidak satu usaha untuk menggali beliau Karena masalah di sini bukan pinter, bukan kognitif, bukan ekspresi. Masalah di sini adalah keputusan-keputusan yang berani dalam kehidupan, bahkan menembus hal-hal yang mustahil dengan keyakinan yang buta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, ada satu muftasib, ada dua, dua. Nama saya mas? Ahmad. Oke, okay, nanti tolong berikan dari mana. Satu lagi. Sebelum Mas Toto sama Sabrang juga, pun boleh ya. Satu lagi, kalau enggak ada silakan Ahmad dulu, baru Multazam. Ahmad dulu, Ahmad. Sini Ahmad. Ya, tolong mikrofonnya sebelah sana Mas. Ahmad Bergerak anda, ya, okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ahmad. Ahmad Suparmen dari Semarang Oh Semarang? Iya eh, Yang ingin saya tanyakan -tanya kepada Ustadz Ismail aja lah Saat Ustadz eh, tadi dibilang adalah Wilayahnya itu semua non muslim Kemudian eh, disitu terkenal dengan ekstrimnya Karena orangnya bisa dikatakan Sangar-sangar gitulah kalau Bahasa oh, okay. Jawanya Nah bagaimana cara Ustaz itu kok Bisa mengislamkan mereka Apakah eh, dengan Apalah istilahnya apa ya Apa Cara pertama kok mereka itu bisa percaya kepada Ustadz, oh iya kok. kemudian mereka bisa langsung masuk Islam, itu aja dari saya. Terima kasih. Oh hebat ini, pertanyaannya memang hebat. Kunci, kunci perjuangan. Ahmad bertanya ini memang hebat. Tadi saya cerita, saya tinggal tuh di gubuk yang memang oh begini, jadi di hutan ini. Mereka ini tinggalnya jauh-jauh. Jadi apabila mereka dengar ada guru hitam kan, mereka ingin tengok, mereka ingat lihat. Anak-anak itu. Jadi mereka lihat saya di luar, macam saya dalam kebun binatang, Bang. Aya. Mereka tengok saya dari lubang-lubang itu. Apabila saya keluar, buka pintu, mereka lari. Dia bilang, ah kegusa, ah kegusa artinya kau tidak dapat mengejar, kau tidak dapat mengejar. Nah, Oke, nanti saya masuk lagi Datang lagi dia, mereka Dalam hati saya Ini saya boleh tawan mereka Jadi mulai saya belajar bahasa dia Belajar bahasa dia Mulai saya pandai sikit Mereka sana kita belajar bahasa dia senang betul Alhamdulillah Saya pandai bahasa dia Sikit, sikit Mereka bilang Ustad kami mau belajar silat Hai saya ini nggak pandai silat tapi seorang guru orang Indonesia bilang musti, jangan bilang kau tidak pandai harus pandai hmm. boleh boleh saja hmm. jadi belajar silat ini ada cara dia ada buka gelanggang kita buka gelanggang kita buat-buat saja bukan saya tahu juga Karena ada daripada orang yang bodoh kan, jadi kita pintar sedikit, ya bilang kita pintar. <tuh> saya buat gelanggang ini, di tengah ini kasih lubang. Barulah taruh siram air. Kemudian di keliling ini, saya siram air keliling. <tuh> Nama dia gores. Kalau masuk di gelanggang ini, jangan coba-coba nakal. Oh, hebat kan? Memang seorang pendekar mesti garang juga. Setelah masuk ajar silat, ya kita kalau tumbuk saja tangkis pukul memang pandai juga kan? Ajar. Sudah beberapa hari itu mereka pun kesedapan. Kesedapan. Ustadz, kami mau belajar ilmu dalam lah. Dalam. Ya habis mereka nampak boleh makan beling kan? Api mungkin saya buat gitu boleh pada ilmunya Pak Abbas tu semua bukan Oh saya bilang boleh ilmu nak jangan itu pisau pun apa parang pun boleh terbang ya gayang nama dia gayang tu pedang pedang pun boleh terbang kamu boleh lompat kemana mana boleh tapi itu hanya ada di dalam Al Quran. Jadi siapa yang mau ingin pandai ilmu dalaman, dia belajar Al Quran. Berbondong-bondonglah mereka belajar Al Quran. Ajar apa? Alif, ba, ta, sa, alif, alif fatah, alif kasroh, i. Belajar lihat sembahyang. Sudah pandai mengaji, sudah pandai sembahyang, enggak belajar lagi ilmu. Lupa sudah. Jadi, anak-anak kecil-kecil murid-murid saya yang sudah percaya, macam antum ini. Ya. Mereka sana ada penyembahan nama dia Kinarahingan. Kinarahingan itu Tuhan juga. Tapi mereka percaya pada batu. Batu-batu besar, kayu-kayu yang boleh memberikan satu kekuatan. Ini psikologi saja ini kan. Kalau malam, saya cari murid-murid yang kecil, Memang saya buat suruh, saya buat suruh sendiri. Kemudian anak-anak yang sudah pandai mengaji tinggal dengan saya. Dari malam sebawa jalan, di mana tempat-tempat yang dianggap angker itu, saya duduk-duduk di situ. Wah, saya duduk saja di situ. Muda-muda ini tiga orang saya bawa. Kemudian kayu pokok, yang, pohon yang bilang besar itu dianggap angker itu, wah saya pun berdiri di situ. Pukul-pukul pokok itu. Nah, dulu tidak ada surat kabar. ya Jadi besoknya itu, anak-anak kan cerita. Itu surat kabar saya. Ah, cerita pada ibu bapak mereka. Oh, Ustaz itu berani. Betul Tengah malam kami bawa jalan. Oh. Pergi berdiri, oh tidak apa-apa nih Berdiri tempat ini sembahan. Begini. Oh mulailah. Jadi mulai dari situ orang pun banyak datang. Saya suka kumpul-kumpul mereka kasih minum, ya, mereka suka minum tape. Tape itu untuk minum mabok-mabok, ya, koyak tuak tape daripada beras mereka buat mabok. Jadi kita mesti tes, kita mau jago, yang kan kita cari yang paling jago di kampung itu siapa? Mereka datanglah pemuda-pemuda yang jago. Saya cari yang paling jago, pas ini. Mereka yang ada tes kepala pun boleh, tes tangan pun boleh, tes kaki pun boleh. Siapa kuat? Tapi saya cari yang paling jago itu tes kepala. Saya pegang kepala dia. Saya kira tiga kau pun antuk, kita macam kambing itu, Pak. Gitu kan? Adu kepala. Tapi kita mesti pintar, paham gak? Mesti pintar. Saya adu pakai ini, saya hantam dia di sini. Iya kan, Pak? Kepala saya kan biasa main bola, main takro tab biasa. Dia kan di sini, santap. pening dia. Oh, pening. Jadi saya tanya, mau lagi? Ulah, wah, kago, cukup, ampun minta maaf dia. Ayah, kalau saya kerja lagi kan sebelah lagi tambah pening lagi. Saya tanya lagi, aku maukah? Tidak, tidak, tidak. Kau maukah? Tidak, tidak. Maukah? Eh, maukah? Tidak. Jadi semua kalah sudah. Dan itu adalah taktik saja. Bagaimana mengalahkan orang yang kuat, tetapi bodoh. Iya kan? Kita semua boleh buat. Dengan matlamat kebaikan, kenegakan kebenaran. Ini coba. Insya Allah, kita menuju kewawasan, membangun Indonesia indah ini. Menjadi baldatun toyibatun warabun kofor. Jadi, beliau ini di Malaysia, tidak tahu, 30 tahun lebih. Mau 50 tahun, tapi beliau ini presiden... berkisah, perkisah itu perhimpunan keluarga Indonesia di Sabah, Sabah dan Sarawak. Sabah dan Jadi jadi tidak jelas ini orang Malaysia apa orang Indonesia. tapi kelihatannya tidak ada masalah karena orang Indonesia konjennya di apa namanya? Konjen apa itu? Konsulat Jenderal juga semuanya membutuhkan dia. Malaysianya juga tidak tuduh-tuduh macam-macam karena membutuhkan dia. Kalau ada dia kan beres masalah mau Batak, mau Karena mau orang Batak mau orang mana saya ketemu sama semua anak buah dia yang pengusaha pengusaha orang gede gede orang jago jago badannya juga gede gede. Saya, bagaimana kau bisa memimpin orang besar besar? Saya bilang Jadi, dia tibu -tibu aja. Eyalah, selamat, eh, selamat, ya tipu tipu aja. Eh alhamdulillah, saya lihat, swalla, padahal satu kil ya. Bayangin 1 b kayak aku ya. Yes. Oke okay, teman sekalian, saya mengusahsiap silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mukhtasib Pak Oh tanya Pak Bapak sudah mempraktekkan Samikna Watokna Taatnya sangat kuat Yakinnya sangat kuat Brandingnya sangat kuat Ya Saya malu Pak Belum bisa mengamalkan itu karena banyak anu kacau pikiran halo gini pak kan Indonesia sudah dalam pembukaan itu ya atas rahmat berkat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan yang bebas maka dengan ini kami menyatakan kemerdekanya. kita itu kan namanya apa yakin bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah tapi sekarang ya termasuk saya generasi sekarang ini, seperti kurang yakin sepertinya kalau ingin sukses ingin tuflihun itu Itu bukan karena sabar, bukan karena menguatkan sabar, bukan karena menjaga kewaspadaan untuk jaga perbatasan dan bertakwa, tapi untuk sukses tuh harus hutang dulu, ya. harus hutang bank dunia, harus ikut aturan bank dunia itu. Seperti itu, jadi nggak punya kedaulatan itu. Ya. ya termasuk saya juga. Ya. Saya dapat pelajaran tadi bagaimana Pak Ismail melamar Ibu. Punya kedoalatan, walau hitam, walau apa, tapi berani, berani masya Allah, itu saya hebat, salut, bagi yang jomblo-jomblo ini belajar bagi, ini pengamalan Pak Ismail ini, percaya diri yakin, insya Allah dapat sukses, dapat jodoh, amin, itu loh, nah, itu dalam melamar, dalam berdakwah, dalam itu yakinnya kuat sekali, bagaimana Indonesia, Nusantara ini bisa bisa seperti keyakinan Pak Ismail ini dalam menjaga jadi dirinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hebat sekali pertanyaannya. <tuk> Saya ingatkan pada tuan-tuan sekalian. Yang masih mudalah, yang tua tidak. Kawin itu pakai cinta. Tidak perlu pakai duit. Ya. Saya cinta dia, dia cinta saya. Kita sepakat kawin. Memang orang tua akan setuju juga. Jadi yang bujang ini jangan lama-lama. Paham? Untuk melahirkan generasi. Yang kezar in akhroh syatuh fa'azzaruh fastaglazuh fastawanasukih. Wehebat. Jadi... Allah punya rahasia Jangan mengeluh Allah punya rahasia Kalaulah Indonesia menikmati Kemakmuran yang merata Barangkali saya tidak mau merantau Saya tidak mau merantau berhijrah Ketambunan Rahasia Allah Karena kepepet, karena ketidakpuasan, saya merantau. Di sana, rupanya kita ini adalah benih-benih yang murni, yang hebat. Saya berangkat ke Hongkong. Yang membangun Hongkong Islam itu adalah TKI-TKI. Di Malaysia, kita lihat makmur, membangun Malaysia itu adalah orang-orang Indonesia, TKI-TKI. Jadi itu adalah semua rahasia Allah. Dengan kesulitan itu maka kita bertebar. Di muka bumi ini. Tapi dengan matlamat. Li ilai kalimatillah. Jadi ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Tapi berusaha untuk mengangkat pimpinan yang taat kepada Allah. peraturan Allah kita punya kewajiban dan sampaikan kepada siapapun juga kita punya kewajiban untuk menentukan masa depan negara kita bagaimana min hayi sulayah bagaimana, tidak disangka-sangka kau malam ini boleh ketemu dengan saya iya tidak disangka-sangka malam ini ditakdirkan Allah kita boleh ketemu. Maka banyak pintu-pintu rahasia Allah bagi pada saya. Saya ceritakan pada tuan-tuan. Semuanya tidak ada musyail. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu alim azim. Buatlah. Terima kasih. Bodan, mohon sekalian.